Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan perajaran kita tentang dasar-dasar bahasa Arab Dan perlu kami sampaikan bahwasannya pada pertemuan yang lampau pada pertemuan-pertemuan kita Kita telah membahas tentang pembagian isim ditinjau dari berbagai macam sisi Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang fi'il jadi di sini kita akan membahas tentang aqsamul fi'li yaitu pembagian fi'il. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang taksimul fi'li bin nazari ila zamani wukuihi yaitu pembagian fi'il ditinjau dari waktu terjadinya. Tayyib, untuk fi'il dia ditinjau dari waktu terjadinya dia terbagi menjadi tiga kelompok. Di sini dapat diperhatikan pada bagan bahwasannya fi'il dapat terbagi menjadi tiga. Yaitu al-fi'lul ma'zi. Kemudian al-fi'lul mudari'u. Kemudian yang ketiga adalah fi'lul amri. Atau fi'il amr. Tapi kita akan membahas satu persatu untuk memperluas pembahasan tentang masing-masing kelompoknya. Bayat yang pertama adalah Fi'il Madhi Fi'il Madhi adalah Fi'il yang menunjukkan Kejadian pada waktu lampau Jadi Untuk menunjukkan Suatu kejadian Pada waktu lampau Itu digunakan Fi'il Madhi Contohnya misalnya kholaqah, Artinya telah menciptakan Kemudian khoroja, Artinya telah keluar Amara telah memerintah. Kemudian Akala telah makan. Intinya bahwasannya fi'il mazi. ya digunakan untuk menunjukkan kejadian pada waktu lampau. Baik. Kemudian kelompok yang kedua adalah fi'il mudari. Apa itu fi'il mudari? Di sini disebutkan fi'il mudari adalah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu sekarang atau akan datang Mungkin ada pertanyaan bagaimana untuk membedakan waktu sekarang atau waktu yang akan datang Kan sama digunakan fiil mudore misalnya Maka kita katakan bahwasannya kita melihat konteks dari suatu kalimat Untuk mengetahui apakah digunakan pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang baik Kemudian contohnya misalnya Yah luku artinya sedang atau akan mencipta Kemudian Yah ruju artinya sedang atau akan keluar Kemudian contohnya yang lain Yah muru artinya sedang atau akan memerintah Dan kita sebutkan contoh lagi Yah kulu artinya sedang atau akan makan jadi, intinya fi'il mudore dia digunakan untuk menunjukkan kejadian pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Jadi, pada waktu setelah kita berbicara. Jadi, waktunya, waktu yang akan datang itu juga digunakan fi'il mudore. Baik. Yang ketiga adalah VL Amr. Apa itu VL Amr? Di sini disebutkan VL Amr adalah VL yang digunakan untuk menuntut terjadinya sesuatu pada waktu setelah pengucapan. Jadi dalam bahasa kita mudahnya VL Amr itu kata kerja perintah. Mungkin ada pula yang bertanya kenapa VL Amr atau kata kerja perintah kok juga dimasukkan pembagian VL. Ditinjau dari waktu terjadinya Maka kita katakan bahwasanya Piel Amr itu Dia menunjukkan pada waktu Yang akan datang setelah kita Mengucapkan suatu Perintah Jadi waktunya Setelah kita setelah Memerintahkan sesuatu Baru dikerjakan Jadi itu dapat kita Tinjau dari Waktu terjadinya yang digunakan untuk apa tadi? Untuk menuntut terjadinya sesuatu. Contohnya misalnya Urkul artinya masuklah. Kemudian Ukhruj artinya keluarlah. Kemudian Ijlis artinya duduklah. Kemudian Irfa artinya angkatlah. Nah, fiil-fiil ini dia dikategorikan sebagai fiil amr. Dia digunakan untuk menuntut terjadinya sesuatu